Tabarakallahu wa hamdahu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. In Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Mashallah la wahdahu la sharika la wa shallallahu Muhammadan nabiyyuhur rasul sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamani wa yarhamukumullah jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk tawasul hakiki wa tawasul sabar. Mudah-mudahan senantiasa pertemuan kita ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taibehu Tabbillah Rahimani wa Rahimakum Allahu Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan Salatul jumua. Ah. Salatul jumua ah ini tidak ada khilaf kalau ini disyariatkan. Yang ada khilaf itu diantara para ulama adalah tentang hukum sholat jumat Ini adalah apa namanya uh, Tentang hukum Tapi pendapat yang paling kuat Dari para ulama bahwa sholat jumat itu hukumnya adalah wajib Adalah wajib Bagi Laki-laki jadi ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Artinya apa? Bagi wanita itu tidak tidak wajib. Kemudian yang kedua, laki-laki dewasa. Artinya laki-laki kecil yang anak kecil itu belum ada kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah sehat Bukan orang yang sakit Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah Mukim Bukan orang musafir Kewajiban yang berikutnya adalah Taib ini berkaitan dengan apa? Syarat wajibnya kewajibnya Sholat, eh, sholat Jumat Yang pertama tadi saya sebutkan Apa tadi? Uh, Taip yang berikutnya adalah muslim Tentunya adalah muslim uh, Muslim laki-laki Kemudian sudah dewasa Kemudian berakal Kemudian harus ada niat Ini termasuk syarat Jadi mukim bukan orang musafir Orang yang sehat bukan orang yang sakit. Kemudian, adapun syarat tentang masuknya waktu sholat, ini ada kilap diantara para ulama untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu apakah boleh sebelum waktunya duhur, ataukah harus masuk waktu duhur? Ini tentunya ada. Perselisihan diantara para ulama Kalau menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal Boleh sholat Jumat itu sebelum waktu duhur Kenapa? Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa Dalam hadis ini sohe Yaitu adalah ketika Nabi SAW Dan para sahabat selesai sholat Jumat Kemudian para sahabat pulang ke rumah mereka masing-masing Sambil mencari Ini sudah masuk waktu duhur atau belum Jadi mereka mencari-cari Ini sudah masuk waktu duhur atau belum Padahal mereka sudah pulang dari Dari masjid Mengadakan sholat jumat Ini adalah Apa namanya Kalau jumhur alulama Menyatakan bahwa masuknya waktu salat Jumat itu adalah sama dengan waktu salat zuhur. Ini dan ini adalah pendapat dari jumhur Al ulama. Allahu taala a'lam. Adapun ini pendapat Jumhur ya yang mengatakan Waming Syartihah Di poin 164 itu Menyatakan bahwa Salat Jumat itu hendaknya dilakukan di Apa namanya Masih dalam waktunya Kemudian Salat Jumat itu hendaknya dilakukan Di Masjid Jami Di Masjid Jum, eh, Jami Masjid yang ada Jumatan Karena tidak semua masjid itu Bisa dipakai untuk Salat Jumat Kemudian juga didahului oleh dua khutbah. Jadi sholat Jumat ini juga dilakukan dengan dua khutbah. Adapun yang disunahkan, yang disunahkan ketika sedang khutbah itu adalah membaca apa namanya. Uh, Pembuka khutbah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ayat tiga ayat yaitu ya ayuhan nasuttakur rabbukumullazi dalam surah nisa ayat 1. Kemudian ayat yang kedua membaca Dibaca ayat Allahina menutup Allah hak ketukati walau kamu tunai lawan Muslimun. Kemudian ni ayat yang ketiga adalah ayat Allahina menutup Allah. Ayat Allahina menutup Allah wa kulukaulan syarida lakum amalakum ayafilakum zonubakum wa mayutillaha wa rasulahu pada faza faza nuzaiman. Kemudian setelah itu membaca adalah apa? Uh, fa'inna inna khairal hadisi kitabullah sebagaimana disebutkan di 165 itu fa'inna inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam boleh antum baca wa khairul huda huda Muhammadin atau antum membaca wa khairul khairal hadi hadi Muhammadin Jadi dua bacaan boleh jika antum mengatakan wa khairul huda Muhammadin atau khairul hadi hadiyu Muhammadin. Wasara al-umuri muhdatsatuha wa kullu bidatin dalal. Hadis ini rikan oleh muslim. Tayib setelah itu inti daripada khotbah Jumat itu adalah apa? E, menjelaskan syariat Islam dari global Kemudian dari Mujmal Ke Tafsir Jadi dia menjelaskan Dari syariat-syariat Islam dulu secara Global Setelah itu nanti baru masuk ke e, Apa namanya Islam secara rincian Jadi kalau dia ingin bicara Tentang sholat Dia bicara dulu tentang Bahwa diantara Apa namanya e, rukun Islam Nah itu ada lima di antaranya adalah sholat Itu secara umum Dia menyebutkan secara global dulu tentang Islam Baru kemudian dia bicara tentang sholat Nah sholat itu masih global Apa yang ingin dibicarakan di dalam sholat Maka apa? kalau dia ingin berbicara tentang Perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat Maka sholat secara global Setelah itu baru masuk ke rincian Yaitu penekanan Apa yang ingin di, dia tekankan di dalam sholat Misalnya apa? Perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat Jadi itu inti dari khutbah jumat Kalau dia ingin misalnya bicara tentang sholat nah Rinciannya dia ingin bicara tentang apa Yang paling rinci dari sholat misalnya tata cara duduk di dalam sholat Ini adalah apa? Atau misalnya berkenan masalah sujud di dalam sholat atau dia berbicara tentang Apa namanya Apa saja yang dia ingin secara rincian Ini inti dari khutbah Jum'at Dalam apa saja Dalam materi apa saja Dalam akidah pun juga demikian Dia bicara secara global Habis itu dia ingin bicara ke akidah yang mana Jadi bicara misalnya tentang Akidah kepada Allah Iman kepada Allah Atau dia iman kepada Allah itu masih global apa yang diingin dibicarakan dalam iman kepada Allah nah dia lebih ke misalnya spesies ke lebih khusus lagi ke tahdidul asmawas sifat nah dari tahdidul asmawas sifat masih global dia masuk ke apa yang diinginkan dari tahdidul asmawas sifat misalnya apa ar rahmanu alal al arsistawa Allah itu bersemayam di atas ars nah ini yang dia jelaskan apa makna Arwahnan, Allah uh, al-Arsy al Istawa, itu baru dia berbicara secara rinciannya di situ. Tapi itu kemudian apa uh, disunahkan juga ketika khutbah itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ada adalah apa ehmarat aynahu, artinya apa ketika dia sedang khutbah itu hendaknya khutbahnya berapi-api. Jadi seperti komandan yang sedang memberikan apa namanya kepada pasukannya. Jadi apa suaranya lantang, keras. Kenapa? Jangan sampai ketika khotbah Jumat itu suaranya membuat orang itu terlena, tidur. Jadi indahnya dibuat apa namanya suaranya itu lantang sehingga orang-orang itu merasa tidak tidak ada kesempatan untuk dia bisa tidur. Kenapa? Karena siang hari ini ini waktu yang paling enak untuk dia tidur. Apalagi Jumat itu sekarang dijadikan momen untuk apa? Kesempatan 15 menit, ya kan? Orang pulang dari kantor istirahat kantor lumayan 15 menit bisa tidur untuk nah, sholat Jumat. Jadi begitu selesai sholat Jum'at dia bisa segar kembali. Jadi ini adalah apa namanya. E, maka dalam khutbah Jum'at itu khutib itu hendaknya dia selalu melatih dirinya dengan suara yang lantang. Beda dengan ketika mengadakan pengajian. Kalau pengajian dengan ketika khutbah itu adalah tentunya berbeda. Kemudian juga kenapa sunahnya juga ketika khutbah itu adalah berdiri adalah berdiri di atas mimbar. Kenapa? Karena supaya dia bisa mengukur kekuatan suaranya. Sampai di mana dia suara itu terdengar. Apakah suara saya itu sampai ke belakang ataukah tidak? Maka ini adalah apa? Disunahkan untuk berdiri. Dan juga disunahkan kemudian apa namanya? Ya kita katakan seorang khutib itu dengan menjaga sikap-sikap yang menjaga sikap-sikap ketika ketika dia sedang khutbah. artinya sikap yang cara berdiri kemudian uh, itu hendaknya dia selalu perhatikan. jadi seorang khawaf itu jangan ketika dia berdiri di atas mimbar itu yang dipegang mohon maaf itu adalah uh, di bawah perut. Yang selalu dia letakkan tangannya adalah di bawah perut Jadi menutupi kemaluannya Ini jamaah yang akan di, de di depannya Itu akan memperhatikan tangan Tangan ini akan di diperhatikan Demikian juga Akhirnya apa? Tangan yang diperhatikan Kan orang mungkin risih Ada orang risih melihat tangannya Akhirnya kemudian apa? Dia menunduk tidur Karena tidak, tidak kuat Malu untuk melihat khotib yang sedang khotbah Karena ini posisi tangan ketika kita sedang khotbah ini jadi perhatian Maka Nabi Alaihi Wasallam ketika sedang khotbah itu Adalah apa? Beliau selalu memegang tongkat Tongkat ini adalah termasuk yang sunnah Memegang tongkat itu adalah termasuk yang sunnah Cuma yang bukan sunnah itu adalah menyerahkan tongkat Itu bukan yang sunnah kalau kita dapati masjid itu seorang khotib sebelum naik dia di, di atas mimbar itu ada pengantar khotbah jadi muadzin yang mengantarkan sampai kemudian kalau naik ke lantai tingkat 1, tingkat 2 sampai ke nah, membalikkan wajahnya itu kan ada bacaan-bacaan tertentu nah ini yang termasuk bida'a ah. ini yang termasuk tidak ada sunnahnya tapi ber, memegang tongkat tongkat di atas mimbar itu sebenarnya sunnah. Jadi supaya apa? Supaya khatib itu ketika dia sedang khotbah itu dia hanya berpegangan dengan tongkat. Kalau dia berpegangan dengan tongkat, jamaah itu akan dia perhatikan itu adalah isi khotbahnya, bukan tangannya. Jadi kalau kita sedang khotbah, maka tangan ini jadi perhatian utama. Ini jadi perhatian utama untuk ketika sedang khotbah. Coba kita sedang ngomong, tangan kita sedang begini. Orang akan perhatikan yang mana? Kalau saya ngomong sambil saya kemudian tangan begini, kira-kira yang diperhatikan yang mana? Ini yang diperhatikan, iya kan? Jamaah itu akan melihat ke tangannya. Dia tidak akan melihat ke apa yang dia ucapkan. Maka ini juga jadi apa namanya? jadi perhatian bagi seorang yang khutib di atas di atas mimbar Kemudian juga disunnahkan berkhutbah di atas mimbar Di atas mimbar ini adalah sunnah Dan mimbarnya Rasulullah SAW Itu adalah tiga lantai Jadi mimbar Nabi Alaihi Wasallam itu adalah tiga, tiga lantai nah, Jadi apa namanya disebutkan dalam hadit eh, Baik itu di kitab Undatulah Kam Juga disebutkan di kitab Undatulah Kam Kemudian juga di Bulughul Maram juga disebutkan nah, tentang apa namanya? mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam kitab Asy-Syamailal Muhammadiyah itu bagaimana mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terbuat dari kayu. Kemudian yang berikutnya kemudian kalau dia sudah naik di atas mimbar, dia hjabkan wajahnya di atas dia hadapkan wajahnya itu ke arah jamaah Jadi setelah naik Menghadapkan ke arah jamaah Setelah wajahnya itu sudah menghadap ke jamaah hmm. Baru kemudian apa Fasallama alaihim Baru dia mengucapkan salam Kemudian dia duduk Kemudian uh, Muazzin mengumandangkan azan Kemudian setelah Azan selesai Baru kemudian dia berdiri dan Berkhutbah Nah, setelah khutbah, nah, adapun inti khutbah tadi kita sudah menyebutkan, sumayyah jelas kemudian dia duduk lagi, duduk lagi setelah khutbah yang pertama, kemudian baru khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu jangan panjang-panjang, pendek aja saja atau berupa kesimpulan dari pembahasan pada khutbah yang pertama, atau kemudian menyempurnakan dari khutbah yang pertama. Jadi yang misalnya penjelasannya yang belum sempurna itu dia sempurnakan di khutbah yang kedua. Kemudian baru iqamah salat dikumandangkan. Kemudian dia salat dua 2 rakaat. Nah, salat dua rakaat yaitu adalah pada sunahnya dijaharkan. Dijaharkan baca rakaat yang pertama itu membaca subhanarabbikal dan rakaat yang kedua alataqahdisul ghasyiah. Atau dia membaca rakaat yang pertama itu adalah surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah atau rakaat yang kedua dia membaca surah Al-Munafikun. Ini adalah bacaan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW itu ketika sedang khutbah. Dan... Disunahkan bagi siapa saja yang mendatangi Ini ada padab ketika mendatangi sholat jumat Itu yang pertama adalah mandi Mandi janabah dan kemarin sudah kita sebutkan pertemuan yang sebelumnya Bahwa mandi hari jumat itu hukumnya adalah wajib Bagi siapa saja yang wajib baginya sholat jumat Artinya yang wajib baginya sholat jumat Maka mandi itu adalah wajib Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Gusulurjomati wajibunalakulimustalim". Kemudian memakai wangi wangian memakai wangian-wangian, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian juga yang berwarna putih, berwarna putih, kemudian menyegerakan, menyegerakan dia mendatangi solat. Jumat Jadi jangan sampai dia datang ke Masjid itu Ketika khotib sudah di atas mimbar Itu pahala Jumat itu tidak ada bagi dia Tidak ada pahala Jumat Yang diberikan kepadanya Kenapa? Karena khotib itu sudah di atas mimbar Jadi jangan kita Biasakan Jadi sebelum khotib di atas mimbar Kita sudah ada di nah, di masjid Ini supaya kita mendapatkan Pahala semakin awal maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia berkorban seekor unta. Orang yang datang kedua, dia akan seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Siapa yang datang waktu yang ketiga, seolah-olah dia berkorban seekor kambing. Siapa yang datang pada saat yang keempat, seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Berapa siapa yang datang yang kelima, seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Orang yang datang keenam, ketika khatib sudah di atas mimbar, Maka malaikat itu sudah menutup catatan, artinya tidak ada lagi pahala Jumat yang diberikan kepada mereka yang datang setelah khutib di atas mimbar. Kecuali ada uzur, kecuali ada uzur, ada alasan yang membolehkan dia e, apa namanya tidak hadir tepat waktu untuk sholat sholat Jumat. Kemudian juga boleh seorang khutib itu berbicara dengan jamaahnya. Jadi khotib itu boleh diajak berbicara Dan jamaah pun juga boleh mengajak berbicara kepada imam Kepada khotib itu boleh nah, Kalau memang ada perkara-perkara yang penting Misalnya Rasulullah SAW berbicara dengan Seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid Dia langsung duduk Rasulullah tanya Wahai fulan kamu sudah sholat dua rakaat Belum ya Rasulullah Ya sudah sholat dua rakaat dulu nah, Akhirnya dia sholat dua mereka itu Rasulullah sesehala mengajar berbicara jamaah. Adapun jamaah yang mengajar berbicara karena ada seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ketika sholat istisqo, dia datang kepada waktu itu sholat Jumat. Dia langsung masuk dari pintu masjid melewati pundak-pundak para sahabat. Tiba-tiba berdiri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, Ya Rasulullah, harta benda kami hancur. Mau nah, berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kami. Ini padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang khutbah Jumat. Artinya apa namanya? Boleh kalau memang di situ ada hajat, ada kepentingan untuk berbicara dengan imam, ahotip. Maka ini adalah termasuk yang di yang dibolehkan. Kemudian juga yang saya ingatkan adalah berkaitan dengan sholat Jumat ini sangat penting sekali. Adalah bagi jamaah yang datang. Ketika azan dikumandangkan bagi jamaah yang terlambat datang dan dia masuk ketika azan dikumandangkan sholat Jumat maka jangan menunggu azan selesai, jangan menunggu azan selesai. Dannya apa? Begitu dia masuk ke dalam masjid azan dikumandangkan langsung dia sholat dua rakaat, langsung dia sholat jangan menjawab azan. Jangan menunda, menunggu sampai selesai azan Tidak Langsung dia sholat nah, Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan hukum yang lebih besar Yang lebih tinggi Yaitu adalah apa? Mendengarkan khutbah Karena mendengarkan khutbah Itu hukumnya adalah Rukun sholat Rukun sholat jumat Sementara Sholat sunnah Menjawab azan itu hukumnya adalah sunnah Maka mana yang didahulukan Ini sebagai Seorang muslim yang berakal sehat itu adalah apa? Selalu mendahulukan hukumnya yang lebih tinggi daripada hukum yang lebih rendah. Jadi adalah apa? Dia mendahulukan yang hukumnya lebih tinggi itu adalah apa? Mendengarkan khutbah dari daripada dia menjawab adzan. Ini yang hendaknya diperhatikan. Jadi jangan sampai uh, ketika dia masuk masjid. Nah, di azan dikumandangkan masih menunggu berdiri, sementara apa? ketika khotib sudah selesai azan khotib kan sudah berbicara baru dia salah sunnah nah ini yang kita katakan adalah apa? keutamaannya itu banyak yang hilang nah dia telah melalaikan banyak dan ini juga termasuk kesalahan kesalahannya itu adalah bukan kecil, itu kesalahan besar kenapa? karena ya tadi meninggalkan yang hukumnya lebih tinggi dia mengerjakan yang hukumnya lebih lebih rendah. Nah, kalau itu nanti dalam sholat itu bisa jadi pembatal. Itu adalah apa namanya yang eh, sama dengan ketika ada seorang laki-laki, seorang laki-laki suaminya, istrinya itu pengen haji. Kemudian suaminya ini punya kewajiban untuk perang jihad. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri saya itu haji, pengin haji, tapi tidak ada yang menemani Sementara saya diutus untuk di perang ini, perang itu ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya sudah, haji bersama istrimu. Haji bersama istrimu. Kenapa? Karena haji bagi seorang istri itu adalah apa? Haji hukumnya apa? Fardu ain. Itu hukumnya adalah fardu ain." wajib setiap orang muslim. Sementara jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah sebagian cukup sebagian dari orang. Maka Nabi saw mendahulukan hukum yang lebih tinggi yaitu adalah apa kewajiban setiap orang nah itu lebih tinggi daripada kewajiban itu adalah hanya sebagian orang. Ini adalah apa namanya cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang sehat. Jadi jangan sampai Nah, kita apa namanya kita mendahulukan hukum yang lebih rendah nah, sementara kita meninggalkan hukum yang lebih yang lebih tinggi tahap ini adalah uh, dan ketika kita sedang khut, uh, ketika sedang khutbah maka jangan sampai kita sedikit pun berbicara tidak boleh kita berbicara ketika khutib di atas mimbar walaupun hanya sekedar mengatakan Artinya mengatakan kepada di sebelah yang sedang ngobrol kita mengatakan S -s -s -s -s, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adalah apa? Dalam disebutkan dalam Sahih Hayri, Jazakullahu Alaihi Bikaan said. Jika anda berkata kepada teman anda itu diamlah. Yaumal Jum'ah pada hari Jum'at walimamu yaktub sementara imam sedang khutbah maka dalam lagaut. Nah, engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Tep ini berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah sholatul Idain, sholat dua hari raya. Adapun sholat dua hari raya ini juga ada khilaf diantara para ulama tentang hukum, hukumnya. Tapi pendapat yang jumhur ulama menyatakan bahwa sholat Idain itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian sebagian dari ulama berpendapat Bahwa hukum sholat dua hari raya ini adalah wajib nah, Walaupun uh, Kita katakan ini pendapat yang paling Yang uh, Banyak diikuti oleh Para ulama Bahwa sholat dua hari raya ini hukumnya adalah wajib Karena untuk mendapatkan Sholat dua hari raya ini adalah Butuh waktu satu tahun Karena semakin lama kita mendapatkan waktunya Maka hukum itu Akan semakin kuat Jangan sampai kita lalaikan, karena untuk mendapatkan ini itu tidak tidak belum tentu kita mendapati tahun depan lagi. Maka bahkan Nabi saw dalam hadis daru muatia, nah, ini adalah hadis yang kita sebutkan ini di 179 dan ini dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib amaran Nabi saw manasabil kuru nilai hima. Jadi perintah dari Nabi saw agar keluar. Pada sholat dua hari raya hatta lawatik wal khayat diperintahkan itu bukan hanya kepada laki-laki sampai kepada perempuan pun juga diperintahkan. Bahkan apa alawatik alawatik itu adalah wanita-wanita yang kita katakan yang belum haid. Wanita-wanita yang belum haid. Demikian juga wal khayat wanita-wanita yang sudah uh, habis masa haidnya. Artinya apa yang masih gadis maupun yang sudah tua yang belum yang e, kita katakan masih muda, Nah itu pun juga tetap wajib pergi ke ke masjid agar be, bisa apa menyaksikan al khayr awda wa watal muslimin. Cuma bagi wanita-wanita yang haid ini, Nah itu tidak sholat mereka hanya hadir hanya untuk mendengarkan dakwah kaum muslimin. Adapun waktunya waktu untuk sholat dua hari raya. Itu mulai dari habisnya waktu yang terlarang yang pertama Yaitu setelah matahari terbit Kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit Itu adalah itu waktu untuk sholat hari raya Atau kita kenal dengan waktu duha Jadi sholat hari raya itu waktunya dari duha Artinya habisnya waktu yang terlarang Sebagaimana di sini min ittifai asyamsi kaidarum hina zawal. Waktunya mulai dari matahari meninggi seukuran satu tombak atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit berakhir sampai matahari mau tergelincir. Tergelincir artinya masuk waktu duhur Ini waktu pelaksanaan salat dua hari raya. Adapun perkara yang sunnah ketika ada salat dua hari raya yang pertama itu dilakukan di tempat terbuka Sohra Jadi sholat dua raya itu dilakukan di tempat terbuka Ini adalah yang sunnah Sunnahnya bukan di masjid Kecuali ada uzur Misalnya apa hujan Sehingga tidak bisa melakukan di lapangan atau di tempat terbuka Maka apa kita lakukan di di masjid itu karena ada uzur ya, Beceh hujan. Nah, ini adalah apa? Ini akan menyusahkan orang ketika salat di lapangan. Maka sunahnya adalah di di masjid. Ya, tapi sunah kalau tidak ada udzur, nah, maka kita katakan salat di lapangan itu adalah lebih utama. Kemudian juga untuk salat Idul Hari Raya Kurban itu disegerakan. Jadi menyegerakan kalau untuk salat Hari Raya Kurban. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan penyembelihan beda dengan hari Idul Fitri kalau hari Idul Hari Idul Fitri itu justru sunnahnya itu adalah tidak disegerakan di awal kalau misalnya apa kebanyakan kaum muslimin kan kalau sholat hari Idul Fitri jam 7 sholat hari Idul Fitri ya kan jam 7, tapi kalau hari kurban setengah 7 itu sudah dimulai kenapa nanti kaitannya dengan penyembelihan Tayyib ini adalah disunahkan. Adapun untuk hari uh, Idul Fitri adalah diakhirkan. Kemudian juga disunahkan ketika berangkat pergi ke lapangan, sebelum berangkat ke lapangan itu untuk sholat Idul Fitri adalah uh, makan dulu, sarapan dulu, sarapan dulu sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Tapi kalau untuk sholat Idul Adha Sunnahnya itu adalah tidak makan nah, Sampai nanti selesai dari Sholat uh, Hari Raya Kurban Kemudian juga Sunnah yang berikutnya adalah memakai pakaian yang paling bagus Memakai pakaian yang paling bagus Dan tidak ada khilap Kalau yang paling bagus itu adalah yang Yang baru Itu tidak ada khilap Yang berikutnya adalah sunnahnya memakai wangi-wangian Ini untuk laki-laki dan tidak untuk wanita karena wanita memakai minyak itu adalah termasuk yang diharamkan kalau pengen memakai minyak jangan keluar dari rumah kalau memakai pakai wanita pengen memakai minyak ya di dalam rumahnya kenapa? karena minyak di dalam rumah hanya untuk nah, suaminya untuk keluarganya Adapun untuk keluar kalau itu tercium sama laki-laki yang lain maka Nabi SAW akan menghukumi wanita ini adalah sama dengan pelacur Karena intinya memakai wangi-wangian itu adalah mengundang laki-laki supaya mencium bau dari dirinya. Maka itu tidak ada bedanya dengan pelacur. Kemudian senah yang berikutnya adalah apa? Pergi dan pulangnya itu hendaknya jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda ya, kalau berangkatnya ke kiri nah, kemudian pulangnya yang kanan. Itu jalan yang tanah Artinya hendak pulang dan perginya itu Kalau misalnya satu jalan ya Tapi kalau bisa deng, dia mendapati jalan yang lain nah Misalnya apa namanya Jalan yang jelas pulang dan perginya itu hendaknya jalan yang berbeda Adapun tata cara sholat dua hari raya Itu adalah dua rekaat Sholat ini adalah dua rekaat Dan tidak ada azan, tidak ada ikhomah tidak ada azan dan tidak ada ikhoma Dan tidak ada panggilan-panggilan yang lain Tidak ada azan, tidak ada ikhoma Tidak ada apa panggilan yang lain Contohnya apa? As-salatu Apa? As apa? Uh, yang sering kita dengar As-salatu jamia As-salatu jamia Ini juga adalah ucapan yang tidak boleh Bahkan para ulama termasuk minal Bid'ah. Adalah mengucapkan sholat ujami Karena sholat ujami Itu hanya diperuntukkan untuk sholat istisqa Jadi bukan untuk semua sholat Bukan untuk semua sholat nah, Hanya diperuntukkan untuk sholat istisqa Bukan untuk sholat jumat Bukan juga untuk sholat hari raya Jadi untuk sholat hari raya itu Tidak ada adhan, tidak ada ikhoma Dan tidak ada panggilan-panggilan yang lain adapun tata cara Sholat ini dua rakaat dua rakaat rakaat yang pertama itu adalah tujuh takbir, kemudian rakaat yang kedua lima takbir adapun jumlah adapun jumlah maka e, para ulama berselisih tapi semua pendapat yang paling kuat adalah semuanya selama hadisnya itu adalah sohe maka itu adalah dipakai misalnya apa, kalau kita katakan tujuh lima berarti jumlahnya berapa, dua belas dari pendapat yang para para ulama itu adalah 14, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12. Ada juga yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 3. Jadi di sini adalah apa? E, kita perhatikan rakaat yang pertama berapa kali tujuh berapa takbir? 7, iya kan? Pada rakaat yang pertama 7 takbir. Pertanyaan Apakah ini sudah termasuk takbiratulihram? Itu masih ada perselisian. Kalau sebagian dari ulama menyatakan tujuh itu sudah termasuk takbiratulihram, ada lagi yang mengatakan tidak tujuh itu bukan termasuk takbiratulihram. Kalau bukan termasuk takbiratulihram, berarti jumlahnya berapa? Delapan, ya kan? Kemudian yang, keli, yang kedua, rakaat yang kedua lima takbir, itu sudah termasuk takbiratulintikal atau belum? Kalau belum, berarti jumlahnya berapa? Hah, 5, iya kan? 5 kalau ditambah tadi 8 berarti cuma jumlah, jumlahnya 13, iya kan? Kalau misalnya selain artinya bukan termasuk sudah ter, bukan termasuk takbiratul intikal berarti jumlahnya 6. Berarti 8 6, berarti berapa? 14. Sebagian lagi mengatakan 13, kalau 8 5 atau 7 6. Iya kan? 8 5 atau 7 Nah, Kemudian ada juga yang mengatakan 12 12 itu maksudnya 7 5 7 sudah termasuk takbiratul ihram Dan 5 sudah termasuk takbiratul intiqal Intinya Intinya bahwa salat dua raya Tambahan itu adalah termasuk sunnah Kalau ada orang takbir imam, Imamnya misalnya takbir Allahu Akbar takbirnya satu kali Kemudian dia membaca al-fatihah Boleh gak diingatkan subhanallah Nah tidak Kenapa? Karena tambahan itu Bukan termasuk tambahan yang wajib Takdir azawait Itu bukan termasuk Yang wajib Itu adalah sunnah Jadi tambahan yang 6 itu atau 5 4 itu adalah termasuk yang Sunnah bukan yang wajib Nah ini yang Kalau masyarakat umumnya itu Tahunya itu adalah wajib ya kan? Jadi ketika khotib sedang sholat Imamnya sedang sholat Barulah akbar terus dia membaca alhamdulillah, terus mamung di belakang subhanallah, subhanallah itu sering saya dapat. Subhanallah, subhanallah itu karena tahunya bahwa mengingatkan kepada imam, hey imam itu takbirnya kok cuma satu kali gitu ya, maksudnya perlu ditambah. Ini adalah apa namanya kita katakan dan itu hukumnya adalah adalah sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mengangkat tangan setiap takbir Memang ini juga ada hilaf Di antara para ulama Bahwa yang jelas sunnahnya itu mengangkat tangan setiap kali takbir Ini adalah pendapatnya ulama-ulama fikih Adapun syalbani mengatakan Mengangkat tangan itu cukup satu kali saja Ketika awal takbir Adapun tambahan Maka itu tidak ada mengangkat tangan Jadi pendapatnya insyaallah pendapat yang banyak Diikuti adalah mengangkat tangan setiap kali takbir adalah termasuk di dalamnya kitab ini wayar fauzyadehi makul di takbir itu mengangkat kedua tangannya itu nah, setiap kali takbir kemudian e, adapun bacaan diantara dua takbir diantara dua takbir ya, kita katakan adalah apa e, tidak ada tidak ada bacaan yang yang apa namanya mau anda membaca atau tidak membaca itu boleh. Anda membaca itu boleh, Anda tidak membaca pun juga adalah boleh. Artinya Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar tidak membaca apapun itu juga adalah boleh. Membaca pun juga adalah boleh. Jadi bukan termasuk sehingga para ulama menyatakan ada yang mengatakan apakah itu termasuk sunnah membaca itu adalah tidak. Jadi bukan ada sebagian dari ulama menyatakan bahwa itu adalah sunnah Sebagaimana disebutkan di sini adalah apa? Bacaan adalah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita apa namanya? boleh setiap takbir itu Anda memuji, mengatakan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah silakan Silahkan Jadi Tidak ada bacaan-bacaan khusus Yang ditetapkan bahwa diantara dua takbir itu adalah bacaan secara khusus tidak ada Jadi ini adalah termasuk yang dibolehkan Setelah itu adalah apa? membaca surah al-fatihah nah, Dan tidak perlu lagi membaca doa iftita Karena takbir itu sudah panjang Orang sudah lima, lima nanti baru membaca doa iftita itu kan semakin panjang ya maka apa namanya para ulama menyatakan ya sudah begitu sudah takbir yang tujuh maka sudah langsung membaca al-fatihah tidak perlu lagi ditambah dengan doa iftita dan disunahkan adalah setelah membaca al-fatihah dan tentunya surah Adapun bacaan surah sholat hari raya itu sama dengan sholat hari jumat bacanya sama yaitu apa? rakat yang pertama uh, sabi sumarabi kalala rakat yang kedua halataka hadithul khasya atau uh, surah jum'ah atau rakat yang kedua surah munafikun dan disunakan adalah dijaharkan nah, di jaharkan kemudian sampai salam, ketika sudah salam nah, kemudian apa uh, khotib, naik di atas mimbar khotbah dua kali Khotbahnya itu dua kali, sebagaimana khotbah pada sholat Jumat. Jadi khotbah untuk dua hari raya itu sebagaimana khotbah pada dua hari raya, dua kali khotbah, dua kali khotbah. Kemudian disunahkan juga, disunahkan juga ketika hari raya itu adalah memperbanyak takbir. Dan memperbanyak takbir ini mulai dari dari malam takbir Jadi akhir Ramadan Akhir Ramadan ini di, Memperbanyak takbir itu adalah Di malam hari raya nah, Jadi hari, malam hari raya Idul Fitri Sampai kemudian satu syawal Satu syawal sampai maghrib nah, Itu batas akhir Adapun untuk sholat hari raya kurban Mulai dari tanggal Sepuluh yaitu malam malam hari idul kurban dan berakhir sampai hari tasrith jadi tanggal 13 zulhijjah maghrib. Adapun lafadz takbir ya telafat takbir mutlak jadi kita katakan allahu akbar allahu akbar allahu akbar mau lafadznya dua kali atau tiga kali itu sama jadi ada yang tiga kali juga ada yang dua kali itu semuanya adalah hadisnya sohe yang mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tiga kali. Ada juga Pak Allahu akbar Allahu akbar. Jadi hanya dua dua kali. Jadi ini adalah kita katakan lafal takbir yang uh, mutlak. Adapun takbir uh, takbir yang yang muqayyad itu takbir yang mutlak itu kapan saja ya. Kapan saja, mau di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, mau tidur, itu namanya lakukan takbir yang mutlak Kalau muqayyad itu adalah selesai sholat wajib. Setelah di setelah salam imamnya salam, assalamualaikum assalamualaikum, baru kemudian apa takbir. Jadi tidak ada zikir, zikir itu diganti dengan takbir. Jadi apa namanya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil Ilham Ini adalah apa? Eee, takbir Muqayyad namanya Jadi takbir itu ada dua Ini untuk lafad lain Takbir muqayyad ada takbir mutlak Kalau takbir mutlak itu Apa namanya Kapan saja Kapan saja kita melakukannya Kalau muqayyad itu setelah selesai Sholat wajib Tapi itu e, berkaitan dengan sholat dua hari raya nah Allah ala, sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan sholat, apa? dua sholat jumat dan sholat dua hari raya Allah saya mencari semangat selamat <tuh> <tuh> Adapun e, jumlah untuk salat hari raya, eh, salat Jumat itu yang memang khilaf diantara para ulama, tapi pendapat yang paling kuat untuk salat Jumat itu sudah boleh minimal 2 orang. Salat Jumat itu minimal 2 orang. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu minimal 40 orang kalau masjabnya Imam Ahmad itu minimal dikatakan sah sholat jumat itu kalau 40 orang 39 orang mukim 1 orang musafir itu sudah dianggap tidak sah Adapun pun alimah mas syafi'i itu minimal 12 orang minimal 12 orang tapi pendapat yang paling kuat dari jumhur al-ulama dan ini kebanyakan dikutele para ulama bahwa sholat jumat itu sudah boleh minimal 2 orang artinya apa? satu khutib satu makmum udah karena khutib itu kan sekaligus imam khutib sekaligus imam nah, ya kan kalau misalnya apa namanya dia seorang diri di hutan nah, kalau harus berjalan kaki atau untuk sampai ke kota tadi butuh dana berapa 2 juta itu dari pedalaman ya kan dari tolikara misalnya dari mana taif itu kita katakan sudah nggak ada kewajiban jumat bagi dia Artinya apa? Bagi mereka yang uh, kita katakan itu kan sholat jum'at itu sama dengan sholat berjamaah. Orang yang uzur baginya sholat berjamaah, maka uzur pula baginya sholat jum'at. Misalnya apa? Hujan turun. Maka sudah. Uzur bagi dia untuk tidak ikut sholat jum'at. Tapi kalau dia ikut sholat jum'at, maka dia dapat pahala dua. Pahala uh, dua beli. Jadi kita katakan sehingga para ulama menyatakan uzur untuk sholat berjamaah Sama dengan uzur untuk sholat uh, Jum'at Sakit, musafir Kemudian apa namanya Hujan nah, Itu termasuk yang uh, Kita katakan uzur termasuk muda Menahan dua jalan Misalnya ketika azan dikumandangkan Dia ingin buang air besar Begitu dia selesai buang air besar Ternyata sholat jum'at sudah selesai Apakah ada dosa bagi dia? Tidak ada dosa Karena itu ada uzur bagi dia tidak ikut sholat jumat. Demikian juga ketika sedang operasi. Dokternya mengatakan sudah saya tinggal dulu ya. Saya mau sholat jumat dulu. Pasiennya ditinggal. Ya gak bisa ya kan. Nah, pasiennya kok sudah dibedah baru mau ditinggal. Gimana itu ya kan. Jadi apa namanya. Itu uzur. Alasan bagi dia. Aku tahu. Apa? Aku tahun. Iya walaupun tidak ada batasan. Namanya... Orang yang tidak misalnya di hutan belantara. Dia mau sholat jumat. Kalau dua orang tetap wajib bagi dia. Kalau dia seorang diri maksud saya. Kalau dia seorang diri. Ya sudah tidak ada kewajiban dia. Misalnya apa namanya. Kalau dia dua orang. Ya sudah dua orang. Minimal itu sudah dikatakan sholat jumat. Walaupun di hutan. Walaupun dia berada di, di hutan. Dimanapun dia berada. Ya sudah kita katakan boleh dia. Nah, sholat jumat. Jadi kalau sudah dua orang. Sudah khutbah. Yang satu khutbah, yang satu sholat, yang satu mamu ya sudah. Yang mendengarkan kayak ngobrol aja nggak masalah. Allahu taala. Tapi pada pertanyaan apabila seorang ikhwan bersafar dan dia ikut sholat Jumat di tempat dia bersafar, apakah kewajiban sholat duhurnya tetap keguguran? Iya. Siapapun dia, bukan hanya laki-laki, wanita pun juga kalau dia ikut sholat Jumat maka tidak ada kewajiban bagi dia sholat duhur pendapat yang mengatakan wajib baginya sholat jumat dan juga wajib baginya sholat duhur, ini adalah pendapat yang paling lemah ini adalah pendapat yang paling lemah dan ini pendapatnya kebanyakan dari orang-orang takfiri orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, Adalah apa? sholat duhur itu kan wajib, sholat jumat juga adalah wajib, bagi yang sholat jumat tetap wajib bagi sholat duhur Ya Tetap wajib baginya sholat duhur Karena sholat duhur tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun ya, Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama Dan ini madzahid arbaah Semuanya Jadi bagi mereka yang ikut sholat jum'at Maka tidak ada gugur kewajibannya sholat duhur Siapapun dia Wanita pun juga kalau ikut sholat jum'at Maka tidak ada kewajiban dia sholat duhur Jadi itu adalah apa namanya ee, Kewajiban kalau dia ikut safar ya, kalau dia safar kemudian dia ikut sholat Jumat ya sudah berarti tidak ada sholat duhur baginya. Kemudian yang jadi per, yang jadi hilaf juga bagi mereka yang musafir sholat Jumat boleh nggak dia menjama dengan sholat asar? Ini mulai ada perselisian. Boleh nggak dijama antara Jumat dengan asar? Ini apa namanya ulama fikih semuanya tidak boleh. Kalau ulama fikih tidak membolehkan dijama sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa? Karena Jumat dengan sholat duhur itu adalah berbeda. Apa perbedaan sholat Jumat dengan sholat duhur? Perbedaannya banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Yang pertama dari jumlah dari jumlah rakaat, ya kan? Duhur empat, nah, Jumat 2 Dari sisi waktu, sholat Jumat tadi apa? Bisa dilakukan sebelum waktu duhur. Kalau waktu duhur Duhr harus sudah masuk waktu duhr, Iya kan? Kemudian perbedaan yang ketiga, sholat Jumat dijaharkan, sholat duhr disiarkan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah apa? Ada ada apa istilahnya siar-siar e, sebelumnya untuk sholat Jumat. Apa siar sebelumnya? Adalah apa? Di situ ada azan panggilan sebelum sholat Jumat, Iya kan? Ada panggilan azan Kalau sholat duhr kan tidak ada. Ada nggak sebelum sholat duhr panggilan azan dulu yang pertama? Kan tidak ada Kalau sholat jumat ada apa? Ada azan pertama Baru nanti ada azan kedua Azan kedua itulah ketika khotib sudah di atas mimbar Kemudian apa? Ada siar sebelumnya ketika sholat jumat Yaitu adalah apa? Memakai pakaian yang paling bagus Warna putih Memakai wangi-wangian Mandi Kalau sholat duhur kan tidak ada apa? Tidak ada mandi Tidak ada memakai pakaian yang terbagus Warna putih Tidak ada uh, Secara khusus Dalin. Kemudian juga perbedaan antara sholat jumat. Kalau sholat jumat itu harus dilakukan di masjid jamaah. Kalau sholat duhur di mana saja boleh, di sawah boleh, iya kan? Di, ya kan? Di rumah boleh, di masjid boleh, di musola boleh, di mana saja. Kalau sholat duhur itu perbedaan antara sholat jumat dengan sholat uh, duhur. Kemudian sholat duhur tidak ada khutbah. Kalau sholat jumat itu ada khutbah. Itu perbedaan. Oh, yang kemarin kita sebutkan di salat usuh, bukan di salat Istisqa. Uh, sebagian dari ulama membolehkan kebanyakan dari ulama juga membolehkan bahwa apa kalau sholat jumat dan memang tidak ada masjid tidak ada masjid dan memang komunitas kaum muslimin sebagaimana juga fatwa dari para ulama lajana daimah juga membolehkan fatwa boleh melakukan sholat jumat di mana saja, sebagaimana tadi pertanyaan, kalau saya di hutan bagaimana, kalau dua orang ya tetap sholat jumat, iya kan tidak ada masjid, cari masjid 2 juta untuk pengin cari masjid 2 juta dulu omkosnya nah, itu adalah apa, sudah sholat mana? Nah, di situ dia bisa melak, misalnya di negeri kafir, di situ kaum komunitas, komunitas kaum muslimin banyak, tapi tidak ada masjid, ya sudah dia menggunakan aula, iya kan, menggunakan aula atau ruang pertemuan untuk uh, sholat, jangankan di situ di Jogja, dulu masjid kampus UGM sebelum ada, sholatnya mahasiswa di mana? Ah, mahasiswa dulu mahasiswa UGM kalau sholat di mana dulu? Sebelum sebelum ada masjid kampus, hah? Di mana Gelanggang gelanggar mahasiswa ya kan, pas di utaranya benderang, itu pas di utara benderang, itu kan gelanggang mahasiswa. Kita sholat Jumat dulu di situ, sholat Jumat hanya gelanggang itu boleh sholat duhur bahkan sholat asar, karena lima waktu semuanya di gelanggar. Ya kan? Satu-satunya kampus terbesar tidak punya masjid, itu GM dulu. Ya kan, Sebelum ada mesin kampus yang sekarang Mesin kampus yang sekarang itu kan baru uh, Apa namanya Tahun 1995 Ya kan 95, 93 itu baru mulai Baru mulai Pembongkaran kuburan Itu kan dulu kuburan Cina Kuburan Cina dari Kampus UGM sampai di Sagan Itu kan baru kuburan Cina dibongkar kuburan Cina baru dijadikan masjid. Itu pun juga masih jadi polemik. Ya kan? Karena itu apa? Orang Nasoro juga minta agar dibuatkan gereja di situ. Orang Hindu juga minta dibuatkan pura. Buddha juga minta dijadikan vihara artinya yang tanah itu kalau bisa jadi Bhinneka Tunggal Ika. Semua peribadatan ada di situ akhirnya kemudian lobi-lobi alhamdulillah hanya khusus untuk kaum muslimin karena satu-satunya kampus tidak punya masjid, satu-satunya itu hanya UGM, di Indonesia bukan hanya di apa? Di Indonesia, satu-satunya universitas terbesar yang universitas negeri yang tidak punya masjid adalah UGM itu dulu apa? kita sholat di gelanggang mahasiswa karena saya angkatan 91 saya fakultas hukum angkatan 91 UGM Dan saya juga termasuk panitia Pembebasan tanah Jadi tahu musik kampus UGM ketika masih kuburan Masih kuburan dibongkar Nah kuburan dibongkar dipindah Satu kuburan itu berapa biayanya 400 ribu dulu Ada berapa mayat Ada 4 ribu mayat Ada 4 ribu mayat Cina Karena itu kontrak Dengan keraton dari sejak tahun 1887 1887 dikontrak berakhir tahun 1987 kemudian oleh pihak rektorat UGM minta agar tanah itu dikasihkan ke UGM untuk dijadikan masjid karena itu satu-satunya universitas tidak punya masjid kasian akhirnya kemudian gol gol itu tahun 93, 93 baru mulai pembongkaran 95 baru mulai di uh, Pembangunan Wallahu talam ta Tep ada lagi uh, saya, uh, sudah, sudah. Ya, sudah. Doa, kita katakan Tidak ada doa khusus Di antara dua khutbah ketika khutif Di atas mimbar dan itu adalah Waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa dan itu adalah kalau waktu yang sangat mustajab, itu adalah doa khusus, maksudnya doa pribadi, doa khusus pribadi. Karena kalau pribadi itu tidak ada doa secara khusus dari Nabi. Karena kita katakan adalah apa? E, ini doa waktu yang sangat mustajab. Maka apa? Mungkin setiap orang itu kan doanya beda-beda. Mungkin ada orang yang sakit ingin disembuhkan, ada orang lagi susah ingin di, diberikan ketenangan, ada orang yang dililit hutang supaya bagaimana hutangnya lunas ya kan kemudian macam-macamnya itu pribadi silahkan anda berdoa pada saat itu ketika khutib sedang duduk maka kita mulai berdoa berdoa secara khusus kita berdoa mau mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan itu adalah bulu mengangkat tangan itu adalah lebih utama jadi anda berdoa secara khusus minta kepada Allah ya kan ketika duduk diantara dua khutib badan doanya jangan panjang Kenapa? Karena sebentar lagi khotib sudah di atas Mimbar untuk yang kedua Maka di dalam khotbah juga Tidak boleh bagi makmum itu mengucapkan Apa namanya Mengucapkan amin ketika khotib Mengucapkan berdoa Itu tidak ada kata-kata amin Kemudian juga tidak ada sunnahnya Tidak ada sunnahnya baik bagi khotib Dan baik juga bagi makmum yaitu mengangkat kedua tangan ketika khotib di atas mimbar Ketika khutib di atas mimbar berdoa begini, itu tidak ada dalilnya. Dari ini termasuk bid'ah. Jadi mengangkat tangan ketika khutib berdoa itu tidak ada dalil sama sekali, dan itu bukan termasuk sunnah. Yang ada sunnahnya adalah apa? hanya e, mengangkat jari telunjuk karena itu pun da, dalil bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang khutbah dia mengatakan Allahumma, Allahumma itu kenapa? Dia mengatakan kepada Allah bahwa Allah itu letaknya di atas. Jadi mengisyaratkan, jadi telunjuk bahwa Menunjukkan bahwa Allah itu hanya di di atas Jadi dia mengatakan Allahumma, Allahumma Allahumma, Rabbana filana Allahumma allahu ghafilin muminina wal muminat Adalah panggangan kaptana Dan termasuk juga kesalahan Bagi apa namanya Jama'ah Itu mengharuskan berdoa itu ketika khutib Di atas mimbar Itu harus berdoa dengan mengatakan Allahumma ghafilin muminina wal muminat Wal muslimina wal muslimah kalau khotib tidak mengucapkan doa ini kelihatannya kurang afdol, ya kan? Ya kan? Ada jamaah yang masih suruh mengulangi doanya kalau tidak mengatakan Allahumma qafilin muminin awal muminah, awal muslimin awal muslimat itu tidak ada, nah, tidak ada. Jadi ini adalah termasuk yang boleh tapi bukan termasuk yang mengatakan ini harus dan tidak ada keutamanya kalau tidak membaca doa ini sama sekali tidak ada. Kalau itu dianggap keyakinan maka itu termasuk bid'ah. Allahumma. Tapi ah. berpindah tempat itu termasuk juga yang kita katakan senang, karena Karena untuk memperbanyak tempat dia beribadah. Karena tidak boleh mengkhususkan tidak boleh mengkhususkan apa? Ibadah itu pada tempat khusus itu nggak boleh. Eh jamaah yang lain tidak boleh duduk di. Pojok situ ya itu tempat saya sudah saya cupling siapapun sampai saya meninggal tidak boleh itu nggak boleh justru sunnahnya adalah apa kita gonta ganti pindah pindah pindah pindah dari kalau kita misalnya sebelah kanan ya pindah sebelah kiri di tengah di ini kalau sop pertama sudah penuh ya sop kedua kadang kadang di kanan kadang kadang di kiri karena kanan dan kiri itu kan sunnahnya kan sebelah kanan tapi terkadang kiri itu adalah sun sunnah kalau yang kiri itu adalah sebagai penyeimbang. Kalau yang kiri itu sebagai penyeimbang, maka yang kiri itu adalah sunnah. Nah, Allah taala. Karena ada khotib, para jamaah semua makmumnya. Marilah kita sebaik itu beribadah kepada Allah secara Berarti otomatis ya, makmum itu ngeratakan dan kami itu berwaktu. Lah, itu saya katakan tadi mengangkat tangan dan imam mengangkat tangan atau makmum mengangkat tangan jamaah itu tidak ada sunah. Tidak ada sama sekali sunnahnya Kecuali kalau misalnya kita mengatakan apa? E, doa untuk kunut nazilah. Jadi ayo kita jamaah sama-sama kita mendoakan di Suriah apa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Mesir, di mana saja, kita doa kunut nazilah. Ya kan? Kita mengatakan berdoa mengangkat tangan mengatakan apa? Allahummahdina fiman hadai wa fina fiman akhai wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima atau kita mengatakan Allahumma Allahumma apa namanya? Uh, kita mengatakan ya Allah berikanlah kemenangan kaum mujahidin. Allahumma ikhwana al-mujahidina fi Palestina. Di suria, wafikul makan, ya Allah tolonglah para mujahid di ini boleh kita mengangkat tangan dan boleh kita mengaminkan, karena kalau doa kunut nazilah itu adalah sunnahnya mengangkat tangan dan mengaminkan. Tapi kalau khutbah jumat itu tidak ada. Tadi selesai pernikahan itu Mana Yusuf Kalau ya, Secara umum aja bahwa Doa itu ada dua macam Doa ibadah dan doa masalah Kalau doa ibadah Tidak ada syariatnya mengangkat tangan Doa ibadah Doa ibadah itu adalah doa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Misalnya keluar masjid Masuk masjid Doa ketika di atas mimbar Hotep ya, kemudian itu tidak ada syariatnya mengangkat tangan doa ketika sedang sholat sujud, oh ya kan itu tidak ada syariatnya mengangkat tangan doa ketika sebelum tahiyat akhir sebelum salam, ya kan sebelum salam itu berdoa itu tidak ada juga syariatnya mengangkat tangan kalau doa ibadah itu tidak ada doa masuk wc keluar wc tidak ada mengangkat tangan doa keluar rumah naik kendaraan itu tidak ada mengangkat tangan tapi ketika doa masalah doa masalah itu adalah permintaan dari seorang hamba kepada Khaliknya. Ketika ada ada masalah, ada ada syarat khusus dia pengin minta, maka saat itu di syaratnya dia mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan, dia pengin minta, ya Allah berikanlah e, apa namanya? Dan ini sering dan saya selalu menyampaikan bahwa kita selalu mendoakan anak-anak kita. Bagi yang belum menikah, berdoa dari sekarang. Berdoa dari sekarang bahwa tetap dia harus mendoakan anak keturunannya ya diberikan anak keturunan yang soleh dan salehah, tidak, tidak nakal, tidak bandel dan seterusnya. Jadi ini ketika ada apa namanya? Kenapa? Karena ketika orang tua mendapati misalnya permasalahan anaknya, masalah dengan anaknya sehingga dapat cemoan, dapat celaan dari orang banyak, maka apa? Jangan mengadu ke orang. Ya kan? Ketika masalah keluarga maka mengadulah sama Allah Subhanahu wa taala yang membolak balikan hati. Ketika perasaanannya bundle itu sudah berdoa minta kepada Allah. Setiap 5 waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu taala mengangkat tangan, menengadahkan kedua tangannya di akhir di, di tentunya di waktu-waktu yang mustajabah dan di tempat-tempat mustajabah. Nah, Allahu taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua bila membaca apa ini? Membaca takbir tanpa Mengangkat tangan bagaimana posisi tangan kita Apakah tetap bersedekap? Ya bersedekap Kalau bagi yang ketika sholat dua raya Allahu Akbar mengangkat tangan hanya satu kali Maka apa? Pada yang kedua tidak ada lagi mengangkat tangan Yang ada apa? Takbir, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tangan tetap bersedekap Nah, Wallahu ta'ala saya kira itu yang bisa saya sampaikan uh, pada pertemuan hari ini. Aku luhulihaga, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.